Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada ibu saya mau bertanya Saya punya Bapak Bapak saya kebetulan Usaha di Jakarta Tagang korbek Tagang ya. apa itu? Korbek Goreng bebek oh. <laughs> Itu ya Baik, saya kan. Nah, kebetulan yang selama ini dijual itu bukan bebek sebenarnya, sebenarnya ayam. Nah, setiap orang yang beli itu bertanya, "Apa ini benar bebek?" Iya dikasih tahu bebek, padahal yang dijual itu bukan bebek, Bu. Ya. Tapi ayam. Nah, itu hukumnya gimana? Terus bagaimana saya harus mengingatkannya? gitu aja Bu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. dari jamaah ibu-ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum. Uh, bu ya saya mau bertanya tentang bab kezoliman pemerintah memberikan subsidi bantuan kepada orang yang kurang mampu berupa gas uh, isi tabung LPG yang 3 kg itu kan e, kalau tidak salah, Bapak Yusuf Kala mencanangkan untuk e, gas yang 3 kg itu dapat subsidi. Karena harganya lebih murah dari tabung gas yang 12 kg. Seandainya kita sebagai orang yang sudah merasa mampu tetap membeli gas SPG, LPG yang 3 kg tersebut, apakah itu termasuk e, sifat kezoliman mengambil haknya yang bukan Mengambil haknya orang yang kurang mampu, bukan haknya. Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang pertama adalah menjual bebek, tapi isinya ayam. Maka kalau orang yang minta bebek mengasih ayam adalah berbohong dan tidak akan berkah di dalam jual-berinya. Dan hukumnya adalah haram. Orang harus jujur dong, bilang bebeknya habis, ini ayam, enggak susah. Kenapa kita harus berbohong? Katanya merpati tak tahunya apa? Burung puyuh. Kan ada burung puyuh, kan ada burung puyuh kan gampang. Merpati kan tidak mudah. Kemudian lebih dari itu, orang juga punya lidah kok, nanti tidak bakal datang lagi ke situ. Ayam dengan bebek beda kok, rasanya. Kecuali orang tidak pernah makan bebek, tidak pernah makan a. Ah. Ayam, maka jadi lebih baik. Jujur itu adalah mengundang keberkahan. Kemudian juga pelanggan harus kita layani dengan kejujuran. Kalau nggak ada bebek, dan kebohongan itu akan muncul karena tamak kepada dunia, pengen untung yang lebih banyak atau sayang pembeli takut berberkahi. Anda sebagai seorang anak yang soleh mengingatkan, tidak usah ragu, rezeki sudah dijamin oleh Allah. Katakan kepada ayahanda Anda dengan jujur, dengan baik, dengan benar, bahwasanya. Ini semua adalah tidak diperkenankan, kayak begini. Kalau sudah jujur ada keberkahan. Kitab itu sudah dijatah oleh Allah. Tinggal cara mengambilnya saja. Kita dengan cara yang benar atau tidak benar. Anda harus mengingatkan dengan cara halus. Assalamualaikum. Mohon maaf. Berbohong itu enggak boleh abah. Tapi dengan mukadimah dulu. Sering ngobrol dan sebagainya. Ya. Dan bahkan mungkin seolah-olah kita tidak tahu boleh. Saya ceritakan yang seolah tidak tahu kalau bapaknya jualan kayak begitu. Mungkin kita bisa menceritakan di suatu ketika ada orang bertanya di majelis bahwasanya bagaimana kalau ada orang uh, jual daging apa jual bakso. Bakso asli. Tak tahunya banyak campur. Campurannya apa misalnya? Bakso sapi tak tahunya baksonya bakso ayam misalnya. Bilang kalau ngomong bakso sapi ternyata isinya ayam adalah berbo berbohong. Mungkin orang tak mikir ada momen. Jadi halus. Kita tuh perlu ada juga seni dalam mengingatkan itu. Kalau tutup poin itu kayak di kayak apalagi seorang anak itu pangkatnya di bawah ayah, kadang-kadang langsung ngomong begitu dianggap kamu ditahu apa anu? No. Kamu sekolah juga saya nyokok lain. Ini ini ribut nanti. Baik dengan bahasa yang halus ya. Itu. Ya, gitu insyaallah. Harus pacu mengingatkannya. tanda cinta kita mengingatkannya dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan hikmah. Adapun, jika ada sesuatu subsidi dari pemerintah yang digunakan untuk orang fakir, maka haram bagi orang kaya untuk membelinya. Kalau memang betul. Cuma ada subsidi untuk masyarakat. Seperti BBM itu kan subsidi untuk masyarakat, bukan untuk orang fakir itu. Untuk masyarakat, masyarakat kalau subsidi untuk masyarakat, selagi anda masyarakat, maka anda boleh mengambilnya. Sebab keputusan pemerintah dalam hal-hal kebaikan harus kita patuhi. Tapi apa betul gas itu adalah subsidi untuk untuk orang fakir. Atau subsidi untuk masyarakat. Kita belum tahu betul. Nah ini perlu dicek lagi ya. Ha? Tulisannya apa? Orang miskin. Orang miskin anda yang kaya gak boleh membeli gas itu. Kalau memang betul untuk orang miskin. Kalau betul lah kita harus sucur dengan yang demikian itu. Kalau itu orang miskin. Berarti penjual-penjualnya harus dirapikan semuanya. Penjualnya harus dirapikan untuk orang. Kalau memang itu adalah subsidi karena itu mengambil dari harta negara dialokasikan untuk orang fa, fakir selagi untuk orang fakir, perhatikan yang tidak merasa fakir maka tidak boleh menggunakan gas tersebut kita harus adil yang tidak merasa fakir akan tapi biasanya kalau urusan dunia, urusan duit menjadi merasa fakir semuanya perlu ditanyakan lagi kembali kepada pihak keamanan untuk masyarakat luas atau hanya untuk orang orang fakir kalau memang untuk orang fakir anda jangan ikutkan -ikut. terpasuk ada lagi bukan gas, beras beras miskin dia namanya raskin ya untuk ras miskin kalau anda tidak miskin maka jangan mengambil beras tersebut kita perlu kejujuran juga di dalam hal semacam semacam ini oh tapi perintah sendiri tidak benar loh misalnya kita tidak usah menjadi-jadi kesalahan orang di luar sana baik itu saja kalau memang untuk orang fakir sebab segala sesuatu harus diarahkan sesuai dengan ikrarnya untuk apa kalau untuk fakir, untuk orang fakir kalau anda fakir anda ambil itu semuanya Aduh cek lagi ini, apakah betul ini adalah subsidi untuk masyarakat luas atau subsidi untuk orang fakir. Nah. Kalau subsidi untuk orang fakir, maka subsidi apa distribusinya pun harus ditangani oleh orang-orang, pembagiannya harus ditangani oleh orang yang mengerti, bukan hanya orang mencari un untung. Wallahuaklam bisawab.